Mohon perhatian, kepada seluruh siswa SMK Yabuja Segeran, jam pelajaran ke-7 telah selesai. Saatnya memasuki jam pelajaran ke-8. Attention, to all students of SMK Yabuja Segeran, 7th period has ended. It's time to enter 8th period. Intibar, ila jami'atul labu medrisati Yabuja Segeran al-Thanawiyya, intahat al حان وقت الحصة الثامنة